Boleh Tapi aja sampai pasrah Iyo to Kalah ole Kalah bukan berarti kalah Oke okay, okay. Nyanyi sama-sama yuk G apa ini kira-kira Bapak ada yang menemani untuk goyang di sini monggo dipersilakan sekali dan siap menghibur kembali bersama hadirnya Eko Game Videografi R Jelekting Ramayana Reaction Rena Mufis New Monaca Oke. <kosan> mas, no ono lambe aku gak atek dikte. Hmm, iya ta. Percoyo ta, ta. Heeh, rek body nek rek bare asal. Mas. Nyomona ta, kustik dut. Spesial bat maz duhi. Hmm. La ruterboca Jatuh. Cantungan ya Silahkan Mbak Ayu Selamat malam Orang-orang eh, sukses yang ada di Studio 1 Nyumonata Dan untuk yang ada di rumah semuanya satu nomor lagu, lagu cover terbaru dari Nyumonata ya, oke, okay. cinta, bilang cinta, pelan-pelan dulu ya bos, hasil,